saudaranya k a r n a rafa'u n a s o b a karena adalah laisa tiada bukan karena adalah laisa tiada bukan